Aku bersaksi bahwa tiada Allah kecuali Dia, Satu Dia, tiada sesama bagi Dia. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Ya orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggalkan Allah dengan kekuatan-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu adalah Muslim. Sesungguhnya, asalnya dari Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'atun. Ka muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Al Hasanah Terbanjuk Yogyakarta rahimani rahimakumullah. Dan juga para pendengar setia Radio Muslim. Radio Muslim Jogja 1467 AM Rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada Pada kesempatan yang lalu kita masih bersama e, Bab Al-Khauf Bab tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di pertemuan yang lalu kita membahas hadis ke 404 dari kitab Riyadus Salihin ini. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan rasa takut. Bagaimana seorang atau kita ini Supaya semakin merasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga termotivasi untuk Menjalankan ketaatan Dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan Lahiratan wa batinatan Baik yang lahir ataupun yang batin Hadis ke-405 Qalal imamun nawawi rahimahullahu ta'ala Berkata al-imam al-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, wa'an Adi ibn Hatimin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Adi bin Hatim. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maming kumin ahadin, tidaklah seorang pun dari kalian. Illa sayyukalimuhu robbuhu, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi Siapapun dia pasti akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini di, dihisap ya, Akan diadakan perhitungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Laysa bainahu wa bainahu tarjuman Dimana tidak ada antara dirinya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala penerjemah langsung diajak bicara oleh Allah dan tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika diajak bicara oleh Allah kebaikan kebaikan dia amal-amal soleh dia ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga perbuatan-perbuatannya semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dikatakan di sini Wahyang zuru ayn aima naminhu, maka dia pun menengok ke sisi kanannya. Falayaroh illa makadam, maka dia tidak melihat kecuali amalan dia. Wahyang zuru ashamaminhu, kemudian dia pun menengok ke sisi kirinya asham. Falayaroh illa makadam, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan wa yanzuru baina yadayhi dia pun melihat ke depannya fala yara illa an-nar maka dia pun tidak melihat kecuali neraka telah berada di hadapan wajahnya ini di depan dia ini kondisi seorang hamba ketika sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Diliputi oleh amalan-amalan dia akan ditampakkan segala amalannya entah yang buruk entah yang baik kemudian ditampakkan neraka di depannya kemudian kata Rasulullah saw fataku nara walau bishekita melatih maka jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh atau sepotong kurma bisyqi ya, dengan sebelah kurma walaupun dengan separuh separuh kurma dan di sini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan sudah pernah disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala di babab -bab sebelumnya disebutkan disebut, bahwa hadis ini disebutkan oleh al-imam An nawawi di bab bayan kathrati turuqi al-khair bab tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu ya, sangat banyak jalan-jalan kebaikan itu sangat sangat banyak di antara jalan-jalan kebaikan itu adalah bersedekah meskipun dengan separuh kurma ya Hadis ini Hadis ini selain Memberikan faedah Bahawa seorang hamba hendaklah Merasa takut Kelak terhadap apa yang Dia akan hadapi kelak pada hari kiamat Ya Karena seluruh amalannya Akan ditampakkan Seorang itu dalam kondisi Terdesak Ya Dalam kondisi yang Betul-betul e, menakutkan Maka yang dia harapkan adalah pertolongan Lepas dari kesulitan Dan tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba Dari kesulitan hari kiamat Kecuali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sebab amal soleh yang dia lakukan Ya, dan meninggalkan amal keburukan ketika hidup di dunia Maka ketika seorang hamba dalam kondisi terhimpit Kesulitan yang besar pada hari kiamat Yang membuat dia punya harapan itu adalah Ketika dia melihat amal-amal saleh yang pernah dia kerjakan di muka bumi ya. Dan akan semakin merasa sulit, semakin merasa sedih Semakin merasa kacau, gelisah, gundah Apabila yang dilihat ternyata adalah Amal-amal keburukan Maka Hadis ini memotivasi kita Untuk memperbanyak amal soleh ya, Meningkatkan ketakutan kita Rasa takut kita Kepada Allah Dengan memperbanyak amal soleh Entah itu amal soleh berupa Amal batin Ming batin Batin saja itu Bisa jadi amal Amal soleh Di antaranya niat Ya, tawakal kita kepada Allah Mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keikhlasan kita dalam beramal Ini adalah amal-amal batin Atau amal-amal yang tersembunyi ya, Kita juga bisa Melakukan amal-amal yang tersembunyi Yang tidak bisa dilihat Yang tidak, tidak perlu ditambahkan kepada orang lain di antara amal-amal yang tersembunyi Yang tidak perlu ditampakkan orang lain adalah Perkara-perkara yang tersembunyi Bisa mungkin dia melakukan sholat malam Tanpa diketahui oleh seorang pun Bisa dia melakukan puasa Tanpa harus diketahui oleh seorang pun Bisa dia bersedekah Tanpa diketahui oleh seorang pun Termasuk ketika dia melakukan Hal-hal yang sepele. Ya misalnya Menurut kita sepele Ngotong kuku Nah itu adalah sunanu al -fitro. Bagi orang yang sudah dewasa ya Mencabut bulu ketiak, Misalnya Ini tidak perlu dipamer-pamerkan ya. Ini adalah sebuah amalan Kesempatan untuk menyembunyikan apa? Amalan Ada pun yang harus tampak Ya tampak Misal bagi laki-laki ya apa? Berjenggot Jangan jenggotnya disembunyikan ya. Kalau bagi wanita ya berjilbab Jangan jilbabnya kemudian apa? Disembunyikan Saya kalau di luar gak pakai jilbab Tapi kalau di rumah pakai ya. Kenapa? Amal rahasia ya. Jadi yang harus tampak-tampak Tapi yang bisa disembunyikan Sembunyikan Nah Fa Senyum anda Kepada anak anda ya. sedekah. Ini ya malam -mal yang mungkin uh, tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Dan yang lain-lain kira Qur'an termasuk berzikir mengucapkan apa tanpa menggerak. Terkadang kita bisa mengucapkan afdalul dikir, zikir yang paling afdal tanpa harus menggerakkan lisan, menggerakkan apa bibir maksud saya, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah Jadi la ilaha illallah itu adalah Dikir yang paling agung Tapi kita ini bisa mengucapkannya Tanpa menggerakkan apa? Bibir, bukan lisannya Bibir, bibir itu tetap diam Jadi orang tidak akan bisa Melihatnya Ya terkadang kita mungkin Menggerakkan bibir, terlihat, dikir Itu bagus Karena saya sendiri merasa kalau ada orang menggerakkan bibir berzikir, Jadi merasa terpancing untuk apa? Ikut tikir Saya pernah melihat kejauhan dari dalam bis Belum lama ini ada seorang pakai sepeda motor ya, Tampak janggutnya, janggutnya itu bergerak-gerak Ketika naik sepeda motor itu janggutnya apa? bergerak-gerak bukan karena angin karena jambretnya di dalam kaca tertutup dan ini bergerak-gerak begitu dia melihat begitu melihat dia menggerakkan apa pasti berpikir ini secara refleks kita jadi ikut apa menggerakkan bibir jadi terkadang pada kondisi tertentu ya ada masalah kita dia pun nggak tahu kalau saya melihat itu amalan rahasia dia. Masya Allah. Ya. Tapi ketika di tengah keramaian, terkadang kita butuh untuk menyembunyikan itu ya, dengan mengucapkan La ilaha illallah misalnya. Saya contohkan misalnya di sini disini tidak bergerak. Ya. La ilaha illallah. Ya. Hmm, mulut tetap biasa. Nah, karena beberapa huruf itu memang tidak perlu menggerakkan apa bibir. Begitu. Wallahu ta'ala alam iso. Karena bukan huruf bibir. Ini amalan-amalan rahasia, ya. Nah, termasuk hadis ini memotivasi kita untuk beramal dengan amalan lisan, amalan hati, iya, amalan lisan. Kemudian juga dengan amal jawareh dan juga memotivasi kita untuk bersedekah meskipun apa, sederhana. Kalau ini di sini disebutkan, walau bisiki. Walaupun dengan syik Syik itu separuh kurma Saya sering tanyakan dulu ketika mengajarkan hadis ini Di majelis ini ataupun di majelis yang yang lain Saya katakan Kurma itu sekilo yang paling murah berapa? Ratu dua puluh? Empat puluh ribu? Empat puluh ribu ada? Benar Tidak apa, apa yang Yang tahu Berapa? Yang paling murah loh, saya enggak bicara kurma yang apa yang yang ajwa. Kurma yang biasa untuk buka puasa, kemudian orang ngelihat enggak selera itu. itu berapa itu sekilo itu? Huh? Satu box 10 10 kilo ya. Berapa Pak Sarik terakhir? 200 berapa? 200 70. Baik. 10 kilo 270. Berarti sekilo? 27.000. Terkadang kita dapat gratis. Sering bukan terkadang. Nah, bahkan mungkin kurma Ramadan kemarin masih bisa untuk Ramadan yang akan datang kalau kita masih hidup kan begitu. 27.000. Ya sekaro konco ya 10.000 lah ya. Iya kan? 25.000 atau kasih 30.000 lah Tidak apa-apa. Ya. 30.000. Satu kilo isinya berapa butir? Ada yang pernah menghitung? Kira-kira berapa? Sintadulan kurma itu Pengalaman gitu loh. Berapa mas Putra kira-kira? Bukan berarti antum Pengalaman jualan kurma cuma Barangkali ada informasi gitu. Mungkin 50 Taruhlah 50 butir Taruhlah 30 butir Lebihlah ya, 100 100 butir Per kilo 100 butir Per biji 30 ribu dibagi 100 berapa? Hah? Ada nggak sekilo seratus butir itu? Ada nggak, Syekh Adil? Hah? Di Mas Hanif nggak ada di sini. <laughs> ada. Berapa Mas Hanif? Sekilo berapa kira-kira berapa butir? 50 butir. Tapi, masya Allah, berarti tiga ribu dibagi lima puluh, berapa hasilnya? 600 perak. Masya Allah. Sama teman seribu perak. Ya atau kita memang ingin melihat bagaimana nilai sedekah itu ya. 600 perak. Ini satu biji kurma, berarti toh? Antum paru. Berapa selainya? 300 perak. 300 perak Kalau kita betul-betul niatkan untuk menjaga diri kita dari sengatan api neraka. Itu bisa. Sehingga ya, kita sedekah itu jangan bicara apa nominalnya. Yang besar Nominal kecil tapi coba ikhlaskan Apalagi besar Coba lagi ikhlaskan Kalau sedekah itu Bukan yang penting ikhlas Itu alasan Untuk bersedekah sedikit Terkadang ya. Jadi bagaimana kita melatih Yang sedikit dulu ikhlas Karena keikhlasan itu butuh dilatih Bukan langsung Gede langsung ikhlas itu Berat kita misalnya baru pengusaha awal nih. Pengusaha awal. Dapat keuntungan langsung ya, 10 juta. Langsung mau kita infakkan 9 juta. Berat enggak? Berat. Dimulai dari infak 100 ribu. Kurang dari itu mungkin 1 ribu rupiah, 2 ribu rupiah. Segala sesuatu butuh latihan. Ikhlas pun butuh dilatih. Dulu para sahab, eh, dulu para ulama terdahulu. Dalam mempelajari ilmu, awalnya mereka kurang bisa menata niat. Kuna talapna la ilma ligairillah. Dulu kami awal-awal menuntut ilmu, niatnya itu bukan karena Allah. Faaba ya khuna illa lillah. Tapi ternyata ilmu itu enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Jadi kata para ulama keterangannya adalah ketika seorang mencari ilmu awalnya mungkin terpaksa, amalnya mungkin karena malu, awalnya mungkin karena dan yang lain-lain. Tapi setelah belajar, belajar, belajar, belajar, dia semakin tahu apa itu keikhlasan. Sehingga lama-kelamaan menjadi ringan keikhlasan tersebut. Itu maksudnya. Sama dengan orang yang sholat sunnah, Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang melakukan sholat jamaah di masjid. Awalnya berat mungkin. Tapi setelah terbiasa. Terbiasa bukan menjadi menganggap sebuah hal yang kebiasaan saja. Artinya biasa melakukan. Ini terbiasa untuk melakukan sholat jamaah. Dengan terus meniatkan karena Allah. Akan menjadi, oh ternyata akan semakin mudah mengatur Keikhlasan. Jadi segala sesuatu butuh apa latihan. Sedekah itu butuh dilatih dari yang kecil kecil. Ya. Kalaulah memang ada sedekah, anda sebagian sedekah anda mungkin harus tampak. Tapi coba sebagian sedekah anda ada yang tidak ditampakkan. Untuk apa? Jaga ni, bokan. Jangan-jangan ada sebagian sedekah kita yang tidak apa ikhlas. Kita berharap yang sembunyi-sembunyi ini bisa apa ikhlas. Walau bisa kita mroh meskipun dengan separuh kurma, masya Allah. Nah, ini ibu-ibu ini kesempatan yang luar biasa. Ya, sedekah kepada anaknya nyuwapi itu sedekah, nyuwapi anaknya sedekah. Coba niatkan setiap suapan untuk mencari ridha Allah, mudah-mudahan tumbuh anakku menjadi anak yang saleh, salihah, ha? ibu yang menyiapkan mak makanan untuk anaknya, untuk keluarganya, seorang suami yang memberi nafkah kepada keluarganya, ya. Niatkan. Wa innalladzina yunfiquna nafaqatan yataghibuha wajhallah illa ujirta 'alaiha, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan menginfakan sebuah harta dengan mengharap wajah Allah kecuali kau pasti dapat pahala hatta luqmah sampai pun sebuah suapan taba'uha fi fimru'atiga sampai pun sebuah suapan yang kau letakkan di mulut istrimu bisa saja mungkin suaminya, bagi istri ya, secara langsung ya kan? atau memberi apa? nafkah kepada istri kepada keluarganya diniatkan fattakullaha walau bisyiqui tamrah laklah kita fattakun nara walau bisyiqui tamrah Ya, separuh kurma 300. Ini ya, 300 rupiah. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu secara pribadi saya mengajak ya, jangan menyia-nyiakan uang kecil. Bagi kita mungkin tidak bermanfaat. Saat itu mungkin tidak bermanfaat, tapi suatu hari nanti ketika terkumpul atau bahkan sebelum terkumpul sudah ada orang lain yang membutuhkannya Bagi kita air segayung ya, Mungkin adalah hal yang perkara biasa Di hari-hari ini Tapi di tempat-tempat lain Air segayung itu adalah sesuatu yang sangat berharga Maka jangan sia-siakan uang kecil 200 rupiah 300 rupiah 100 rupiah kembalian belanja Kumpulkan Ya Setelah itu bisa diinfakkan Atau untuk kepentingan keluarga kita Demikian Allah ta'ala al-ambih Assawab <debates> untuk mencari akhirat ya. Baik Allah ta'ala al-ambih Assawab ini hadis ke berapa? 405 Hadis ke 406 Wa'an Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu Dan dari sahabat Abu Dhar Mudah-mudahan Allah meridai beliau Qal dia berkata Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inni ara ma la tarawun Inni ara ma la tarawun Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat Dengan izin Allah ya, dengan izin Allah tasmaun Dan aku bisa mendengar Sesuatu yang tidak kalian dengar Di antara yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau sebutkan Beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat Beliau ditampakkan oleh Allah surga Ditampakkan neraka Ditampakkan seluruh amal-amal soleh Tampakkan kepada beliau bentuk-bentuk amal soleh itu ditampakkan oleh Allah kepada beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu hadis disebutkan sampai pun cuilan kayu, ya, potongan kayu kecil yang kita singkirkan dari dalam masjid itu kebaikan. Jadi kebaikan itu bertingkat-tingkat. Maka saya sarankan kalau yang punya kitab apa namanya. Radul Salihin coba dibaca kembali ya, tentang bab kasratu e, bayan kasratu turuki al-khair, keterangan tentang betapa banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan bab ke-13 ya, bab ke-13 dari kitab ini semuanya ditampakkan Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat ditampakkan kepadanya sesuatu yang tidak ditampakkan kepada yang lainnya beliau SAW bisa mendengar ya, sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang-orang lain. Di antara yang beliau dengar, beliau mengatakan, Atatissama wahukwa laha anta ito. Langit telah berderit. Langit itu telah berderit. Wahukwa laha anta ito. Dan layak bagi langit untuk berderit. Tahu berderitnya kreket kreket kreket gitu. Ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pintu yang apa? lama tidak diiminyai kemudian apa? dibuka. Krek. Krek. Seperti ranjang ketika kita naiki dipan. Dipan kayu. Krek. Krek. Ketika kena beban berat Ya, akan ada bunyinya. Langit pun demikian. Ada suara berderit. Itu istilahnya berderit kalau enggak salah, ya. berderit, berderak, ya. silakan. Yang penting keluar keluar suara. Dan layak bagi langit itu keluar suara seperti itu. Kenapa? Ma Dan ini sesuatu yang ditampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma fiha maudiu arba'i asabi'. Tidak ada tempat di langit Sebanyak empat asabik, empat jari. Ya. Illa kecuali wa malakun. Ada malaikat yang wadi'un jabhatahu. Yang sedang meletakkan dahinya. Saji dan lillah dalam posisi sujud kepada Allah. Saking banyaknya malaikat. Ya. Sehingga mereka berderet-deret penuh langit itu dengan malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat apa? sangat besar. Jadi penghuni langit ini banyak. Banyak. Ya, itu malaikat. Wala ya'lamu julud rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah adat kekuatan Pasukan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya di langit sana ada satu tempat yang namanya apa? Baitul Ma'mur. Setiap harinya, masuk ke dalamnya 70 ribu malaikat. Yang sudah masuk, tidak keluar lagi. Berarti yang masuk tiap hari apa? Baru terus. Taruhlah itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan itu jelas disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau hidup Kapan beliau hidup? Seribu Empat ratus Empat puluhan yang lalu Kali tiga ratus enam puluh hari Kali tujuh puluh ribu kan? Dan satu tahun tiga ratus enam puluh hari Kali seribu berapa? Sudah hmm? Tiga ratus enam puluh ribu, lihat ya? kalimbat ratus, buh, <gih> kangen gitunya. Dah tiga ratus enam ribu kari tujuh ribu, hitung coba Pakai kalkulator itu dol kalculator error, gitu. ya, masyaAllah. Itu jumlah malaikat Allah subhanahuwataala, itu yang masuk ke dalam baitul ma'mur. Lalu nanti ada malaikat-malaikat yang lainnya. Masya Allah. Jadi malaikat Allah itu banyak sekali. Ya. Rasul saw melihat ini. Wallahu wallahi, lau taklamu nama ya. alam. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, lau hiktum kalila. Niscaya kalian akan sedikit apa? Ketawa. Walabakaitum kafiroh dan niscaya kalian akan akan menangis banyak atau akan banyak menangis. Ini tahu tentang surga, tahu tentang neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mataladzatum binisa'i al furush dan kalian tidak akan mau bersenang-senang dengan wanita dengan istri. Di atas tempat tidur. Wala kharajtum ila su'udat. Taj'aruna ilallah. Dan niscaya kalian akan bergegas keluar. Kharajtum. Ila su'udat. Ke jalan-jalan. Melarikan diri. Taj'aruna ilallah. Mencari perlindungan kepada Allah. Su'udat itu artinya turukot. Jalan-jalan. Jadi kalian akan tinggalkan rumah kalian Tinggalkan keluarga kalian Tinggalkan anak istri kalian Menuju ke jalan-jalan Mencari perlindungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini seandainya kita ini apa? Tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mana hidup kita tidak apa? Tidak menjadi tenang Takut Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau tenang Ya akan tapi juga menggabungkan ketenangannya dengan apa? ketakutan dan takutnya justru menimbulkan rasa apa? tenang tapi kalau kita dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau kita tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW kita tidak akan mampu untuk hidup tenang ya sama seperti ketika Rasulullah SAW diperdengarkan kepadanya tentang siksa kubur kata Rasulullah SAW seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar ya Uh, apa? seandainya kalian mende bisa mendengar apa yang terjadi seandainya bukan karena mohon maaf laula antada yeah. kalau seandainya uh, supaya kalian itu mau untuk saling menguburkan niscaya aku, aku, aku akan mohon kepada Allah untuk memperdengarkan siksa kubur al-kamal asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jadi ada hikmah kenapa kita ini tidak bisa mendengar siksa kubur? Kenapa kita ini tidak diberitahu apa yang diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bener kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ditampakkan apa yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak akan bisa. Tidur tenang Tidak akan bisa tenang dengan keluarga Lari-lari di jalan-jalan Mencari perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah uh, Kondisi manusia Kalau mencari keselamatan itu lari ke jalan ya, Lari Sebagaimana tahun 2000 2006 ya. Sampai seorang itu mengatakan Kampung saya itu sepi mas tapi gak tahu orang itu datangnya dari mana. Mendengar berita adanya apa? Tsunami datang. Jadi kampungnya sepi. Tapi orang itu banyak sekali saat itu di kampungnya. Lari-lari untuk mencari keselamatan. Nasallallahu alaihi wa sallamu Kalau seandainya kita bisa mendengar tentang siksa kubur, kita gak mau saling menguburkan. Lagi ngubur koncok nih, tonggok jerit. Kita lagi mengubur satu orang Ternyata sampingnya sedang di disiksa Gak ada orang yang mau gali kuburan Sekarang gali kuburan santai Dua orang gali kuburan Tiga orang ketawa ketiwi ya, Di samping rokok Karena gak mendengar apa yang ada di sekitarnya Coba kalau mereka mendengar Baru cangkulan saja sudah Aduh Cangkul saya mengenai siapa ini kok jerit? Padahal yang jerit mungkin dari kuburan lain. Ya, Allah aku Allah Subhanahu Wa Taala menutup pendengaran kita dari suara-suara itu supaya kita mau saling menguburkan. Dan untuk menutup aurat, ya, menutup apa? Aurat aib kita. Oh, kayak dulu katanya baik. Setelah dikubur, ternyata apa? Jerit, jerit. Nalik, mendapatkan siksa, kubur itu dulu katanya ustadz. Udah banyak orang yang mengiringkan. Orang yang mengikuti jenazahnya, orang yang menguburkan. Ternyata begitu diletakkan di kuburan, belum selesai mereka keluar dari pagar pekuburan, itu kuburan ustadz sudah teriak-teriak. Itu kalau kita mendengar apa? E, suara siksaan dari alam kubur tapi Allah ingin menutup aib kita ya sehingga kita mau menguburkan satu sama lain dan terjaga kesalahan seorang adalah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala seorang istri menganggap suaminya apa? baik begitu suaminya dikubur ya Allah ternyata suamiku teriak-teriak juga disiksa. Seorang suami menganggap istrinya baik, didoakan kebaikan. Ternyata setelah dimasukkan ke kuburan istrinya teriak-teriak juga. Ada apa ini? Ya, tidak tenang kehidupan. Maka ya, Allah tutup itu sesuatu yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita. Kan tapi tetap kita wajib untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu. Taib ya. ini hadis ke-406 ya, Memotivasi kita untuk uh, senantiasa Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ta ala sohab, Allah ta'ala alam suhab InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Uh, untuk pekan depan Tanggal berapa berarti? 14 15 Saya izin untuk tidak hadir uh, Dengan beberapa hal Di antaranya adalah Mungkin saya akan ada uh, Apa namanya Saya tidak berada di Jogja Yang kedua Dan ini lebih penting Adalah kehadiran Ustadz kita ya, Yaitu Ustadz Shafiq Basarnah, ya. silahkan yang bisa mengikuti rangkaian kajian beliau, entah itu di Jogja, entah itu di Gunung Kidul, entah itu di Klaten, nah, silahkan dihadiri, ya, entah itu di hari Sabtu Ahad ataupun yang yang lainnya, ya. dihadiri untuk mendapatkan eh, hadiah ilmu dari Beliau, Habibullah ya, taala insyaallah hadir di pekan yang akan datang begitu, ya? tanggal 13 belas, kemudian juga di Gunung Kidul ada ya, Gunung Kidul, kemudian di mana lagi? CBM, Mascam, Masjid Kampus UGM, ya. kemudian di ha? Sleman ada Islamic Center bukan? Eh, ya. moga silakan nanti dicari apa infonya, sholawat. Ya, kedatangan beliau jangan disiasiakan. Saya mohon izin, berarti untuk pekan depan, saya tidak bisa mengisi gajian ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk belajar di waktu-waktu yang akan datang lagi Wallahu ta'ala a'lam bi-as-sawab wa sallallahu ala nabi-inah muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wihamdika syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubuh ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh